Als je je Rajim in Rahman zee, dan warahmatullahi wabarakatuh wa een beetje een Alhamdulillah, alhamdulillahirrohmanirrohim. Wa salatu wassalamu ala soffi lambeyi wa mursalin wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur Allah kasih kesehatan buat kita semuanya ibu ya pak ya. Amin. Sama juga dengan di rumah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua yang selalu menyaksikan Islam itu. Nah ini nih, selain ilmu dan juga kesehatan ini Masya Allah, luar biasa. Nah ngomong-ngomong bicara masalah tentang orang tua, kita sering membahas tentang ibu ya. Tapi kita agak jarang sedikit membahas tentang ayah. Waduh, benar gak pak? Benar gak pak? Terga, Pak? Oh, mau dengar nggak Pak? Wow, mau. hari ini banyak ayah. Ayah, alhamdulillah. Ini bicara masalah tentang sosok ayah. Ini alhamdulillah banget bersyukur banget buat teman-teman semua yang masih memiliki sosok ayah. Mereka ini luar biasa pantang mengeluh, pantang menyerah, yang selalu menguatkan anak-anaknya menuntun kita semuanya untuk menjadi orang yang lebih baik. Ini, masyaAllah, luar biasa sosok ayah ini tidak pernah tergantikan. Ini almarhum ayah saya juga sama melakukan kepada kita semua keras, tapi maksudnya adalah baik. Ini kadang-kadang kita nggak paham nih. Nah, sekarang. Ini yang paling penting, tema kita pagi ini akan membahas tentang Ayah, ajak aku ke surga. Apa bu, Pak? Ayah, ajak aku ke surga. Temanya bikin baper, kata jadi. Bikin bawa perasaannya, Alhamdulillah, sebelum nanti kita masuk ke tema kita pagi ini. Kita sudah kedatangan yang pertama dari Majelis Taklim Muslimat NU Cabang Juwana Pati Jawa Tengah. Masya Allah, Ibu selanjutnya nih yang kerudung kembang-kembang ini dari majelis taklim Tadmahinal kulub. Kresek Tangerang, wow oh, dekat nih dari sini. Selanjutnya ada juga dari Majelis Taklim Al Mukarobin pada Harang Serang. Assalamualaikum semuanya. Ini Masyalibah Bojeman di rumah juga nanti kita ingatkan. Buat anda yang mau curhat boleh langsung aja telepon dari sekarang ke tujuh sembilan untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di nol dua seratus tujuh sembilan Insyaallah nanti akan dijawab oleh narasumber kita di segmen 3, Yang pertama langsung aja kita panggil guru kita ada Ustadz Maulana. Nih temukan boleh Ustadz Maulana. Ustadz, izin Ustadz, yeah. ngomongin bicara masalah ayah ini ya kan, ayah ini kan kayaknya kan, aduh apa ya, kayaknya keras banget dia tanggung jawabnya, sebenarnya. Nusahanya jadi ayah gimana? Oh bahagia banget Ustadz, yeah. segala sesuatu saya akan lakukan buat anak-anak saya, supaya mereka itu jadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Ini Masya Allah Pak Ustadz, sebenarnya dalam menangkan Islam, kewajiban ayah ini selain menafkahi anak, apa aja sih Ustadz mau izin waktunya, silahkan. Makasih banyak, tepuk tangan buat Mas Padlih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Alamin. Penjelasan dari guru kita, Profesor Kray Ali ahli tafsir. Yang luar biasa kita banggakan, ia menulis tafsir al-misbah. Menjelaskan kalau laki-laki dan perempuan itu beda Saya pernah mendengarkan paparan beliau Bahwa wanita itu segitiga utuh Lebarnya di bawah, lancipnya di atas <tuh> Kenapa? Karena ada kasih sayang Lancipnya di atas, gak tahu ya bu? Mulutnya lancip <tuh> <tuh> Kalau perlaki-laki beda Bedanya segitiga terbalik Lebarnya di atas, lancipnya di bawah Kenapa? Untuk tanggung jawab Pertanyaannya Pertanyaan ini mungkin timbul pada diri kita Kewajiban ayah pada anak dan keluarga selain menafkahi Karena tugas orang tua kan ada tiga Dalam al ini ayah Kalau ibu kan pemberi kasih sayang Ayah penanggung jawab Ada tiga tugasnya ayah Yakni menafkahi melindungi, dan mendidik Kalau selain dari tiga ini apa enggak? Ada ada enggak selain dari tiga? Yang pertama ayah itu memberikan teladan yang baik Contoh kebaikan Anak itu otomatis mencari figur Contoh yakni ayah Pernah dijelaskan oleh Spendry <laughs> Kemarin Bahwa eh, kalau anak tidak mendapatkan figur teladan dari sosok ayah Akan mencari di tempat lain Ini jadi pembelajaran besar buat kita Apalagi berikan kebiasaan-kebiasaan yang baik Harusnya memberikan kebiasaan sosok ayah Berikan kebiasaan bukan hanya teladan tapi pembiasaan kemudian penuhilah haknya anak. Jadi selain teladan, penuhi haknya anak. Apa haknya anak? Untuk mendapatkan bimbingan, pendidikan yang baik, baik itu agama, dan pondasi iman yang kuat. Serta buat orang tua dalam alih ini ayah, berilah kasih sayang terhadap anaknya, perhatian kepada anak-anaknya. Jadi anak itu bentuk perhatiannya, gimana kabarnya hari ini, enggak ngomong aja ada bentuk perhatian, jangan dicuekin. yang paling terakhir selain dari tadi nafkah, apa itu? Bu, bu memberikan berhati lembut sosok ayah walaupun tegar, tapi hatinya lembut, bertutur dalam lembutnya ayah begini tutur katanya lembut bersikap, hatinya, bersikap hati bersikap hati-hati dalam berbuat karena anak itu spon, pencontoh terbaik mohon maaf kepada siapapun dan jangan perlihatkan akhlak yang kasar, yang buruk terhadap anak. Jadi iya. walaupun anak kecil, anak sendiri pun dihargai. Iya, Mau iya, kemana, iya. Kan? Oh, Oke. ini kadang-kadang kita nih sebagai orang tua ini kadang-kadang suka bingung memang usat nih. Ini mudah-mudahan kita bisa belajar banyak di hari ini, cara bagaimana seharusnya menjadi seorang ayah, iya. bukan hanya sebagai penanggung jawab aja. Jadi kalau kita ha -ha. berkata, jangan tolong habiskan makanan yang seperti tersisa, gak usah ngomong. Kasih bukti aja, iya. kita makan, tersi, tidak ada tersisa bersih, pasti anak akan ikut. Masya Allah, Ustaz terima kasih banyak, tepuk tangan Pak Ustaz Maulana. Alhamdulillah nih Masya Allah, dibawa jam main di rumah. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, dari pemain sinetron nih. Wah nih dia nih, udah S2 juga nih kayaknya nih, Alhamdulillah Masya Allah. Ada Herviza Novianti pun, tepuk tangan istrinya Niki Harun. Yeah. Assalamualaikum. Sehat bisa, Wa'arumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kirun, suami, udah pulang? udah udah pulangnya pulangnya malam ya masya allah lu luar biasa eh ngomong-ngomongin bicara masalah uh, ayah atau bokap lah ya gitu ya bokap alhamdulillah sehat alhamdulillah ini insya allah papa juga lagi nanggap. nah sekarang allah. coba, coba dong kabarin. apa nih yang mau disampaikan pertama kali sebuat bokap lu deh. coba silakan assalamualaikum pak udah salat subuh ya, masya allah ini kalau aku bersamaan ngomong sama bokap lu yang paling lu inget apa dari kecil sampai sekarang sebenarnya ada kejadian justru kalau yang aku inget tuh kejadian lucu jadi uh -huh. uh -uh, jadi uh, jadi kalau pas kecil tuh komplek rumahku tuh ada portalnya kan Oh, yeah. Jadi kalau mau masuk komplek rumah ada portalnya. Terus padahal kita tuh di dalam mobil. Jadi kalau misalkan di dalam mobil, mama papaku tuh kalau lewat portal komplek tuh suka bercanda nunduk-nunduk, nanti kena portal. Padahal <laughs> ya, kita di dalam mobil gitu. Iya. Kalau mau kena juga mobilnya dulu maksudnya gitu. Iya. <laughs> Jadi gitu tapi itu tuh justru Ke bawah sama aku sampai sekarang Oh diajarin anak-anak juga? Enggak sih, jangan loh. Jadi sekarang hmm. tuh kadang-kadang Kalau misalkan lagi diem gitu Ada po ada portal aku suka Eh ngapain gue nunduk gitu Jadi <laughs> jadi semua kebiasaan mas sekarang <laughs> Masya Allah luar biasa Tepuk tangan dengan motor visa Saya juga punya kebiasaan tuh Dulu sama ayah saya Kalau dia masuk ke terowongan Saya selalu buka jendela Wow wow Karena gemam ya Sampai sekarang anak saya Saya ajari semua ikut-ikutan semua Masya Allah nih Luar biasa Ini sekarang nih alhamdulillah nih Ada guru kita yang berikutnya Ada Ustadz Bendri Tepuk tangan Ustadz Bendri Allah, Izin Ustaz ya, Aduh ini Masya Allah ya Ustaz ya Aduh, Ngomongin bicara sih? masalah anak saya senang nih Ada pakar-pakarnya hari ini hmm. juga ya Ustaz Maulana, Ustaz Benir, juga Ustaz Zawoki Mungkin nanti kita minta satu persatu pendapatnya Bicara masalah tentang kedudukan ayah ya. Serta pentingnya peran ayah dalam pandangan Islam Untuk mendidik anak-anaknya Bagaimana sih baiknya Ustaz? Ijin waktunya silakan. Masya Allah ya terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wala alihi wasahbihi wa mawalah wa mawala ba'ad. Para ayah dan para bunda yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Kalau kita lihat sekarang bahkan untuk tema mengenai ayah saja tetap yang hadir mak-mak semua. Ya. Ini memang sesuatu yang sudah mendarah daging di kita bahwa kalau ngomongin anak pasti bicaranya ini antara ibu dan anak. Sementara ayah kemana? Padahal kalau kita lihat isi Al-Quran, bahkan Allah sendiri justru banyak menjelaskan tentang sosok ayah dibandingkan ibu. Dan ini diteliti langsung oleh salah satu pakar dalam ilmu pendidikan yang berasal dari Umul Qura Mekah, ya, namanya Sarah binti Halil Al-Muttari ad dakhili Beliau nulis kitab khusus buat para ayah, judulnya Hiwarul Aba Ma'al Abna Ma'al Abna Fil-Quran Al-Karim. Ternyata, kalau kita lihat ya ibu-ibu semua Justru dialog ayah dan anak dalam Al-Quran itu ada 14 Sementara ibu dan anak cuma dua Ayah dan anak itu kita bisa lihat misalnya dialog antara Ibrahim dan Ismail Yaakub dengan Yusuf, Shu'aib dengan anak perempuannya Daud dengan Sulaiman Bahkan kita tahu surat yang sering dibaca Tentang anak itu surat Luqman Ini tentang ayah sebenarnya Makanya lucu, kalau ada Tadabur Quran Surat Luqman yang hadir kok ibu-ibu. Saya bilang, ini bukan Tadabur Surat Luqman, ini Tadabur Surat Luqmana. kan gitu ya. Kenapa demikian? Karena para ayah tidak tergerak hatinya. Dan yang menariknya, kalau kita lihat ibu-ibu semua juga, para ayah yang ada di rumah maupun di studio, justru ayah-ayah dalam Al-Quran punya panggilan spesial. Misalnya bagaimana kalau kita tahu, biasanya dalam keseharian, kita memanggil ayah dengan Abi, dalam dialog keseharian Abi. Sementara ternyata ayat-ayat van Al-Quran tidak ada yang dipanggil dengan Abi. Panggilan ayah dalam Al-Quran itu istimewa. Ya abati, inni ru'aitu ahada asyarau kaukaba wa komar qomar, humli li sajidin. Surat Yusuf ayat 4, Yusuf bicara sama ayahnya. Ya abati Jirhu wai ayahku pekerjakan kalah Musa untukmu. Surat Al-Qasos ayat 26. Ternyata abadi, atau ketika misalnya Ismail mau disembeli oleh Ibrahim, ya abadi if'al ma tu'mar, setelah judul ini insyaAllah menesobirin. Ternyata ayah-ayah dalam Al-Quran ada posisi istimewa disebut abadi. Nah, abadi ini singkatnya adalah, ayah yang meskipun sibuk, jauh di dalam aktivitasnya, jauh dalam tugasnya, tapi anak senantiasa merindukannya. Anak senantiasa mengharapkan, ayah mana sih, papah mana sih aku ingin bertemu, maka waspadalah para ayah justru, kalau pulang justru anak berpikir lain, ya ayah kok pulang, kenapa enggak lembur aja sih kan gitu ya, bahkan ngomong sama mama, Ma, ayah boleh ditukar enggak, waduh ini bahaya sekali ya, Justru yang terjadi harusnya ayah-ayah dekat dengan anak. Masya Allah. Semangkuk renteraiter disusun. Mah ayahnya tuh ker tambah aja dari gitu ya kita ini. Turusan. Ibunya kalau yang bagus ya boleh. Mama senang. Oh indah aja, aja. Terima kasih banyak besar. Terima kasih. Masya Allah, Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Senangnya hari ini, ini luar biasa nih. Nih langsung aja kita lanjutkan lagi bicara masalah tadi tentang ayah ini memang penting banget. Ternyata di Al Quran lebih banyak dialog tentang ayah daripada tentang ibu walaupun banyak ibu-ibu yang komplain, tuh pak lihat dong bapak sebelah, kayak gitu sama keluarganya bu ya, sama anak sama istri, ini masya Allah luar biasa sekarang kita lanjut lagi aja nih, berbicara tentang di dalam Al-Quran begitu banyak dialog ayah dengan anaknya seperti tadi apa yang dikatakan Ustaz Bendri tetapi kenapa saat ini masih banyak ayah yang tertutup, dan bahkan suka cuek kepada anak, sehingga anaknya ini mau uh, bicara atau diskusi itu segan gitu loh ada jarak gitu loh, langsung aja kita panggil guru kita Ustaz Zaki tepuk tangan Ustaz Zoki silahkan Ustaz Zoki, baik terima kasih mas Wadri, tentu yang saya hormati Ustaz-Ustaz Guru saya, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan yang paling spesial ini ada Ustadz Benri, pakar ayah. Senang banget nih hari ini ada Ustadz Benri, dan ada Mba Herviza. Masya Allah, ibu-ibu dan bapak sekalian, ketika membicarakan mengenai ayah, kenapa ayah kok bisa ada jarak dengan seorang anaknya? Tunggu dulu, sekarang kita sering kali menyadari, banyak sekali anak-anak yatim belum pada waktunya. Maksudnya, dia punya ayah, tapi dia tidak punya ayah. Ayahnya hadir secara fisik, tapi ayahnya tidak ada secara psikologis. Tidak dekat dengan anak-anaknya Berjarak dengan anak-anaknya Apa penyebabnya? Beberapa diantaranya Anggapan bahwa Jelas saja seorang anak dekat sama ibunya Karena ibu yang mengandung Ibu yang melahirkan Ibu yang menyusui Jelas saja seorang anak lebih dekat sama ibunya Karena ibu yang di rumah terus-menerus Ayah kan bekerja Ayah kan mencari nafkah Jadi jauh dari anak-anaknya Pemahaman seperti itu betul, tapi tidak bisa dijadikan alasan ayah menjadi jauh dan tidak terlibat pada urusan kepengasuhan anak. Karena seperti Ustadz Benri tadi katakan, di dalam Al-Quran justru banyak sekali pengasuhan seorang ayah pada anak, bukan ibu, kepada anak-anaknya. Lihat. Bahwa anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah. Lihat bagaimana Salman Al-Farisi ketika itu pernah melihat seorang wanita bernama Umudarda. Umudarda ini adalah orang yang tidak sama sekali merawat dirinya. Sampai Salman berkata, kenapa Umudarda? Kenapa kondisimu seperti ini? Apa yang dikatakan oleh Umudarda, ibu-ibu sekalian? Untuk apa aku berhias? Suamiku gak peduli padaku, gak memberi hak-haknya terhadapku. Dia sibuk sekali beribadah di luar sana. Dia sibuk sekali mengerjakan puasa dan malamnya sholat tahajud Tidak ada perhatiannya terhadapku sama sekali. Maka Salman Al-Farisi pun menasihati Abu Darda dengan mengatakan, Wahai Abu Darda, Allah punya hak atas dirimu yaitu untuk beribadah. Betul, tapi keluargamu punya hak atas dirimu. Dirimu sendiri pun punya hak untuk beristirahat. Jadi intinya, Anak-anaknya, istrinya punya hak juga untuk diberikan perhatiannya. Begitu juga seorang ayah yang sibuk. Engkau punya hak untuk bekerja, betul. Tapi tubuhmu punya hak untuk beristirahat. Dan anak-anakmu punya hak untuk diberi perhatian dan untuk diberi kasih sayang. Seseorang pernah berkata kepada Rasulullah, Rasul, engkau mencium cucu-cucumu, anak-anakmu. Sementara aku punya 10 anak, namanya Akro bin Habis Aytamimi. Aku punya anak 10 orang, tapi enggak pernah aku cium. Apa kataan Rasul? Man la yirham la yirham. Baraan siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Bagaimana bisa anakmu menyayangi dirimu sementara engkau tidak pernah mencium dan memeluk anakmu? Maka apa akibatnya kalau ada ayah-ayah yang tidak terlibat pengasuhan anak? Apa akibatnya apabila ada ayah-ayah yang berjarak dengan anaknya? Anaknya menjadi pemurung dan pendiam. Ingat bahwa ayah itu yang mengajarkan kecerdasan kinestetik. Yang mengajarkan banyak bergerak siapa? Ayah. Yang mengajarkan banyak di luar rumah siapa? Ayah. Seorang anak yang gak ada ayahnya, menjadi pendiam dan pemurung. Kemudian apalagi, keterlibatan ayah sangat penting. Karena kalau tidak, nih hati-hati, nanti salah milih jodoh anak-anak perempuannya. Kenapa? Karena gak ada figur ayah, Bu, dari kecil. Gak bisa ngeliat ayah yang ideal seperti apa, gak ada karakter ayah dalam dirinya. Jadi gampang dibodoh-bodohi sama laki-laki hidung belang di luar sana. Mau gak, Bu? Anaknya ada gitu. Lebih parahnya lagi, gak dapat kasih sayang dari ayah, jadi cari kasih sayang di luar sana. Gak dapat pelukan dari laki-laki, yaitu ayahnya, jadi cari pelukan di luar sana. Gak dapat ciuman dari ayahnya, jadi cari di luar sana deh. Dan hati-hati juga penyebabnya adalah salah satu kalau ayah, dampaknya kalau ayah tidak dekat dengan anak, disorientasi seksual. Ini kan ramai nih lagi dibicara ini karena dari kecil enggak ketemu figur ayah. Betul. Tapi ini ayah ini memang luar biasa ya. Karena kadang, kadang kita buat sebagai ayah juga kan ada anak perempuan, anak laki-laki. Cara mendidik kan pasti kan beda-beda gitu loh. Nah, ini kadang-kadang memang buat kita tuh jadi dilematis. Mungkin hari ini kita harus banyak-banyak nanya kali dia supaya kita tidak tersesat juga bagaimana caranya harus mendidik anak dan mereka tetap sama kita dekat tapi tidak takut untuk cerita gitu loh. Betul. Seorang ayah dan ibu tetap harus tegas tapi tidak keras, tetap harus lembut tapi tidak lemah. Masya Allah, terima kasih terima banyak Bu. Tepuk tangan buat saja. Ya Allah luar biasa di tema kita hari, nanti kita akan lanjutkan lagi masih penasaran jangan kemana-mana ya, kita masih akan lanjutkan lagi, nanti ada tausiah dari Ustaz Maulana dulu sebelumnya, silakan izin Ustaz tentang Ustaz? E, insya Allah buat ayah-ayah dimanapun berada, mm -hmm. tolong disimak sebentar insya Allah sesaat lagi kita akan bahas apa dampaknya jika lo sosok ayah sibuk dengan pekerjaannya mm -hmm. sibuk dengan kegiatannya di luar mm -hmm. tapi melupakan kegiatan bersama dengan anak. Astagfirullahaladzim dan juga nanti ada juga rendungan yang akan dibawakan oleh Ustaz Syam, izin Ustaz Syam, tentang apa rendungannya hari ini? kita sebagai anak ingin ayah yang sempurna, tapi apalah daya ayah, kita manusia biasa juga ini perwakilan dari anak gitu. ya, ini masya Allah luar biasa nih, buat jam main di rumah juga ya boleh langsung telepon aja dari sekarang ke 791-87700 untuk di Jabodetabek, untuk di luar Jabodetabek di 021-791-8711 insya Allah nanti akan dijawab di segmen 3, sebelumnya kita dengarkan dulu nih ada persembahan luar biasa dari teman-teman Asy Indonesia Silakan teman-teman nas. robira lami kembali lagi di Slamet Winda buat jemaah di rumah yang baru bergabung ya yang baru dapat siarannya kita ingatkan lagi tema kita pagi ini adalah ayah ajak aku ke surga Dengan bintang tamu yang menemani kita pagi ini ada Herviza Novianti. Tepuk tangan buat Herviza Novianti. Ini Masya Allah ya. Tadi di segmen awal guru-guru kita sudah menjelaskan bicara masalah tentang ayah ini. Perannya sangat penting. Bahkan di dalam arrukan lebih banyak ayah yang disebutkan dibandingkan ibu. Nah ini sebelum kita lanjut lagi nih. Ini Masya Allah luar biasa. Kita kasih kesempatan dulu sama Viza. Ada yang mau ditanyain sama narasumber kita? Boleh? Iya. Yeah, uh, ini mau nanya sama Ustaz sama Ustaz Zani. Uh, kalau misalnya anak-anak tuh suka ngancum kan, misalnya kayak e, kalau enggak e, beli mainan, enggak mau sekolah besok. gitu. Nah, nah kalau sama ibunya tuh kan kadang ibu suka enggak tega. Sedangkan nah. kalau ayah, kalau dikerasin, Takutnya malah anaknya nganggap e, kasar gitu, atau enggak ayahnya juga nggak tega. Bahkan ibunya sendiri kalau ayahnya marahin anak, ibunya juga suka, jangan marahin dong, kan gitu kan. Jadi yeah, yeah, yeah, yeah. bingung nih, uh, Baiknya tuh gimana nih kalau anak-anak tuh yang suka ngancam kayak gitu. Kalau nggak mau di beli mainan nggak mau sekolah, atau nah, apa gitu. Padahal Jadi, anaknya nggak tahu kan sebenarnya ngomporin ibunya. Ya, Omelin gitu ya kan, mungkin dari Ustaz bentir dulu izin silakan. Iya, jadi kalau kita ngelihat, memang yang paling penting dari tugas ayah itu sebagai al-qawam. Mana al-qawam itu salah satunya Iqamati tinizom menegakkan aturan. Jadi sebelum adanya ancaman itu sebenarnya salah satu kelemahan mungkin karena aturan belum tersosialisasikan. Sehingga kalau yang disebut dengan tegas itu nggak harus keras. Seperti Allah ketika memberi aturan kepada Nabi, Allah Adam, falataq robahadi sajarohjan, kamu dekati pon itu begitu Adam ee, Nabi Allah Adam melanggar maka Allah katakan ala an hakuma antilku masyajiro wa kulakuma inna syetona lakuma adhum bin bukankah aku sudah katakan jangan dekati itu pohon ya dan setan itu musuh yang nyata bagi kamu maka para ayah di rumah dan juga pemirsa di rumah yang paling penting tegaskan dulu kalau jam sekian ayah ingin kamu sekolah dengan ini ini ini begitu anak mengaca bilang ayah sudah bilang apa aturannya bagaimana di rumah Nah, di kebalikannya pada dikembalikan. Itu aturan itu ayah Oke. yang punya. Jadi enggak yeah. harus marah. Maaf ya Nak, aturannya yeah. begini. Jadi itu yang harus ditegaskan. Yeah, Masyaallah. Jadi Ustaz Zaki, Umar mungkin ditambahkan silakan. anak-anak mengancam ini biasanya dimulai dari usia 5 sampai uh, dimulai dari 5 tahun ya, 5 sampai 8 tahun tuh mereka mulai udah bisa mengancam karena kognitifnya sudah mulai matang. Tidak harus selalu didengarkan. Sesekali kita perlu mengabaikan itu semua. Misalnya nih Contoh lainnya misalnya, uh, kalau aku nggak boleh main hujan-hujanan, aku nggak makan, abaikan saja, karena nanti kalau dia lapar, dia pasti makan sebetulnya. Tapi, ya betul kata ibu, tapi, <tapi jangan <tapi jangan terus-terusan didiamin juga pu, itulah pentingnya adanya dialog. Anak perlu dipeluk, dicium, dielus pundaknya, itu penting sekali, jadi gestur tubuh itu penting untuk memberikan pemahaman-pemahaman terhadap anak. Jadi kalau kita memberitahu segala sesuatu yang kita inginkan, perlu juga dengan lulusan dari tangan kita untuk membuat anak itu Masya paham. Masya iya ya, jadi jadi harus kadang-kadang bagi-bagi. kan kadang, -kadang ini tugas ibu sama bapak, ini kan ada uh, bad cup, good cup, gitu ya. Jadi bolak balik bolak balik terus ibunya bayi, ya, marah, bapaknya yang baikin, gitu. Ada ada yang bapaknya lagi ba marah, ibunya yang baikin. Kadang-kadang gitu anak-anak, tuh gil mamanya yang ngomong tiga kali, gak didengerin. Bapaknya cuma gini doang, hmm, iya-iya, iya, iya, langsung jalan, ibu, iya. Ini Masya Allah, biasa bisa, makasih banyak. Pertanyaannya bagus banget, tepuk tangan doa air bisa ini luar biasa nih, yuk kita kembali lagi kita ke tema kita hari ini bicara tentang ayah, yuk ajak aku ke surga dong ya gitu. ini Masya Allah berarti anak-anak ini butuh banget bimbingan dari ayah tapi kenapa banyak ayah yang begitu sibuk di luar melakukan pekerjaan dibandingkan untuk menyibukkan dirinya untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya ini Masya Allah yuk, kita minta guru kita kembali Ustaz Maulana, tepuk tangan Ustaz Maulana izin Ustaz baik, Bismillahirrahmanirrahim, saya kayaknya bercermin ini bercermin untuk apa? untuk diri saya, Di mana letak kekurangan Bukan mencari mana letak kelebihan, tapi mencari kekurangan. Orang yang baik itu adalah orang yang sibuk mencari kekurangannya. Makanya kepada ayah dimana pun berada, yuk kita sama-sama bercermin untuk mencari kekurangan kita. Karena kenapa? Kebanyakan banyak orang tua yang dalam artian sibuk dengan pekerjaannya di luar, sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan hobinya, sehingga kadang kalah, kadang kalah melalaikan perhatiannya terhadap anak. Kalau begitu apa dampaknya, apa bahayanya ketika orang tua terlalu sibuk pada di luar kerjaannya, obinya dan sebagainya Tapi dia melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak dan keluarga Yang pertama rusaknya moral pada anak-anak Rusaknya moral pada anak dan yang paling bahayanya terbentuk pribadia yang buruk pada diri mereka Karena sudah terbiasa, ala bisa karena biasa, nanti jadi kebiasaan, nanti jadi sifatnya sehingga terjadilah kerusakan bahkan kejahatan bukan hanya kerusakan pada dirinya tapi sudah menjadi kejahatan yang bukan hanya membahayakan buat dirinya tapi juga bisa membahayakan buat orang lain, ini hati-hati loh mohon maaf, makanya jangan kaget ketika kita dipanggil oleh eh, guru PP nya dipanggil ada surat dari sekolah eh, jangan jangan cari eh, anakku nakal karena apa tapi kita perhatikan dulu nih, jadi Yang paling bagus, jangan saling menyalahkan, tapi saling mengintroteksi diri. Mohon maaf kepada siapapun, bukan berarti yang ngomong ini jauh lebih baik daripada ayah dimanapun berada. Karena anak saya baru 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun, dan 2 tahun. Ya, karena saya punya anak 4, Bu. Nah, apalagi, penyebab terjadinya kerusakan dan kejahatan. Inilah yang menjadikan kerusakan dan kejahatan. Dan mohon maaf, tidak bermampat untuk dirinya, dan saat orang tuanya sudah tua pun, tidak akan terjadi bermanfaat untuk orang tuanya. Jadi jangan kaget kalau ada orang anak, nanti butuh kepada orang tua ketika dia membutuhkan materi. Tapi ketika orang tua sudah tua, tidak laku itu. Karena orang tuanya sudah tidak punya materi. Apalagi anaknya sudah pintar cari duit. Bu? Bu? Alhamdulillah anak saya tidak minta, pernah minta uang sama saya. Bu. Mau caranya tidak minta anak uang sama kita? Mau? Mau kasihlah dia sebelum minta. Jemaah yang paling bahaya ternyata bukan hanya berdampak pada anak, berdampak pada ayah-ayah. Ayah-ayah dimanapun berada, nih abah, ayah, bapak, panggil oh bapak. Yang pertama. Ter, akan merasa kebingungan dan berputus asa disebabkan dia terlalu cinta terhadap dunia memikirkan terhadap dunia terlupa dengan masa depan anak-anaknya apalagi persoalan akhirat anaknya apalagi yang membahayakan pada dirinya bukan hanya kebingungan pada dirinya terjadilah kesibukan yang tidak berujung kesibukan yang tak berujung, kalau kesibukan yang mau dihadapi, tidak ada abis-abisnya itu pekerjaan bu, bu Ibu itu pekerjaannya luar biasa 24 jam. Alhamdulillah masih sempat datang ke sini. Apalagi selalu merasa semua kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Itu bapak alhamdulillah, Bu ya. Ibu luar biasa dan menyadari bahwa semua keinginannya tidak akan tercapai. Mohon maaf jadi tidak ada kepuasan kalau kita mau mengisi kantong. Selama kantong itu mengada ke atas, selama itu kita, kita masih akan butuh. merasa butuh. Aiy, masya Allah. Saya ke atas juga mau di sini ustadz. Oh, Masya Allah Ustaz terima kasih banyak Ustaz Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz Masya Allah luar biasa ya Ini bicara tentang ayah Ini memang gak ada bisa-bisa Ternyata memang banyak banget yang perlu kita ketahui sama-sama Ya mungkin selama ini kita sebagai ayah ini kita skip nih ya Sibuk sendiri, asik sendiri Sampai akhirnya, iya benar juga ya ternyata Aku kayaknya kurang deket deh sama anak deh Aku kurang ngertiin anak aku deh Ini Masya Allah nih Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa tertuntaskan nih Nah sebelumnya kita lanjutkan lagi Yuk sama-sama Kita dengarkan renungan tentang Ayah Surgaku oleh Ustadz Yam. Silakan Ustadz Yam. Terima kasihnya, Saudari. Alhamdulillahi minas syaitanir rajim. Qul asalamun alaik. <todik> Saa astauffirulakarbi. Innahu. Anabi heb een verhaal van de verhaal van de verhaal van de verhaal van de verhaal van de verhaal van kepada saya van de verhaal van de verhaal untuk de verhaal Kepada Tuhanku, inna hukana bihafiya. Sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepadaku, wahai Bapak. Tapi Bapakku sibuk. Bapakku jarang pulang. Bapakku lebih senang bekerja daripada melihat kami anaknya. Bapakku lebih rajin ke kantor daripada menengok anaknya di sekolah. Bapakku lebih perhatian dengan teman-temannya daripada kepada ibuku, daripada kepada aku. Bapak ku lebih sibuk di luar Bapak ku tidak punya waktu untuk bapa Bapak macam apa ini Begitu sebagian anak berkata Kawan, sahabat Mungkin yang kita lihat Bapak kita sibuk di luar Mungkin kelihatannya mereka tidak ada perhatian kepada kita selama ini Tapi Bisa gak kita menjamin Apakah Bapak kita tidak pernah mendoakan kita? Bisa jadi pernah Bapak kita menempelkan dahinya di depan multazam Dia berdesakan di depan Ka'bah Kemudian dia bersujud di depan Ka'bah Kemudian Bapak kita berdoa Ya Allah keruniakan kepadaku keturunan yang soleh dan soleha Suara yang kita miliki ini Mata hitam yang kita miliki ini Kaki yang kita pakai berjalan ini Tidak ada kalau bukan tanpa Bapak, tidak ada. Mungkin Bapak tidak ada untuk kita sekarang. Tapi dulu, waktu kita kecil, mungkin kita pernah bertanya kepada Bapak. Bapak, apa ini? Bapak, apa ini? Ayah, apa ini? Bapak, apa ini? Tidak satupun pertanyaan kita yang tidak dijawab oleh Bapak. Bisakah kita nanti seperti itu? Anak kita ketika dia besar nanti menjawab semua pertanyaan kita ketika kita sudah tua renta. Kita tidak bisa menjamin itu semua. Ayah... Bapak beruntung kita Kita tidak seperti Nabi Ibrahim yang berusaha mendakwahi bapaknya Bapak kita, ayah kita, papa kita adalah orang yang rajin beribadah Adalah orang yang rajin sholat Setiap hari mendoakan anak-anaknya Kawan, sahabat, semua yang ada di rumah Coba deh sekali-sekali Kalau bapak lagi tidur, papa lagi tidur, ayah lagi tidur ...mepandangi wajahnya. Sama enggak sih wajahnya... ...waktu kita masih SD dulu? Mungkin dulu wajahnya masih kencang, ...sekarang sudah ada keriputnya. Mungkin dulu jenggotnya masih hitam... ...sekarang jenggotnya sudah memutih. Mungkin dulu badannya tegap... ...sekarang membungkuk. Mungkin dulu ayah yang menggendong kita... ...tapi dari waktu ke waktu... ...ayah merangkul kita... Dat is het al aan jij zo'n mak in tingikit. Ik heb een rampel aja. Rankools karang, rampelskarang. Rijtanganjumbo, tanganya, jumbo, ring at niaia. Jumbo, ring at nia, papa. Wijankan, kita pandang, wijankan, wijankan. Bugiman, ik heb een anti-siaman beker in een zachnieuwapaku. Bugiman, ik heb een anti-kudukan, Bagaimana nanti ketika saya pegang bapakku ternyata sudah dingin, ternyata bapakku tidak bisa menyahut lagi. Ternyata yang kupegang ini bukan bapakku lagi, ternyata tinggal tubuhnya, ternyata tinggal mayatnya. Bayangkan. Bayangkan, pandangi wajahnya, giginya yang dulu sempurna sekarang sudah ada yang tanggal. Bayangkan. Tangannya yang dulu halus, sekarang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tangan yang dia pakai mencari nafkah supaya anaknya bisa sekolah. Tangan yang dipakai mencari nafkah supaya istrinya bisa makan. Tangan yang dipakai mencari nafkah supaya anaknya bisa berpendidikan. Namun setelah anaknya berpendidikan, dia lupa kepada ayahnya. Dia sombong, dia merasa lebih hebat daripada ayahnya. Kita mandikan ayah kita. Kita usap kepalanya. Kita kafani, kita solati, kita antarkan ke kuburan. Semoga kita menjadi anak-anak yang soal Ayah Dengarkanlah Aku Ingin berjumpa Walau Air mata Di pipiku Ik aku ingin bertemu Walau hanya dalam mimpi Semoga kita bisa bertemu dengan yeah, ayah ya, Tangan, butuh staf jam dong, masya Allah, luar biasa. Ini Dan kisahnya. untuk semua ya. ayah yang mungkin sudah mendahului kita, Betul. kita doakan sama-sama. Allahumma kufir lahumurhammu, mu'awwidhim wa afwan. Amin. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Saya terasa banget saya harus doa ya saya, memimpin sholat jamaah, doa doanya. Ya, buat jemaah di studio dan juga jamaah di rumah ke mana-mana setelah ini kita akan kembali lagi kita akan lanjutkan pembacaan Al-Qur'an kita masih di surah Al-Maidah Al ayat 9 sampai ayat 10 insyaallah kita akan segera kembali setelah satu ini tabri salam itu indah jemaah oh jemaah alhamdulillah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 Leidingen die niet in het buitenland zijn, de afgelopen وَغَفِيْرَتُهُ وَعَجْرٌ عظيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَسَبُوا بِآيَاتِنَا Amenging dat de En dat Allahumma rahamna bil Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an Kita lihat kembali ayat 9, insyaAllah kita coba praktek dengan salah satu jemaah Ibu isti'anah, izin Bu, ke depan Kita praktekkan ayat 9, kita sama-sama baca pelan-pelan Dari ayat yang tadi, Bu. Ayat 9, izin. Ja, yeah, al Waar ik dan Amanu houd ik van de naam, ik waar ik me los zaligheid Waarom is het zo dat je niet meer kunt doen? Ik ben een heel groot man. Ik ben een heel Waarom ga ik de toekomst Masya Allah kori ah ibunya ini. Salamualaikum. Salamualaikum. Terima kasih banyak ibu Isti'ana Kita di sini aja bu. Kita kasih uh, sedikit tips untuk uh, jamaah seluruh jamaah ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran ada bedanya. Ketika seseorang menggunakan suara hidung dan ketika seseorang menggunakan suara perut. Jadi pengucapan hurufnya a i u ya. Jadi kadang orang mengaji begini. Bismillahirrahmanirrahim 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0. Beda. 0, 0, Beda Bismillahirrahmanirrahim. Wat dan ook, wat dan ook, wat dan Tapi lebih sempurna ketika kita mencoba Membuka mulut kita, itu salah satu tips aja Supaya kita lebih sempurna lagi Terima kasih banyak Ibu Istiana ah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam Ibu, terima kasih banyak, boleh silakan duduk Terima kasih Tepuk tangan dong buat Ibu yang udah luar biasa juga Ustaz Syam, terima kasih banyak ya Ini Masya Allah, nih, Alhamdulillah kita sudah melanjutkan membaca Al-Quran kita Insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi di Al-Ma'idah 11 dan seterusnya, Amin, Amin, ya robba, amin. Buat semua yang bacakan, mudah-mudahan Allah Berikan pahala yang luar biasa juga buat semuanya Amin. Nah, sekarang waktunya kita minta tolong nih kepada jamaah nih mohon izin eh jamaah, guru-guru kita ya Allah Ustaz Maulana jamaah juga kan Ustaz, tak kenal Ustaz Jamaah yeah. Ustaz BNB juga Ustaz Zaoki nah ini kita kasih kesempatan ini ah yang dirumah, nih jangan main di rumah nih yang mau curhat boleh silakan langsung ke 7918770 untuk Jabodetabek untuk di luar Jabodetabek di 021 79187711 kita tunggu curhatannya, silakan Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan curhatnya ibu Mbak. Iya, uh, Pak Ustad bisa saya mau uh, curhat. Iya, ini tentang ayah ya Pak Ustad. Iya, iya. Ayah saya tuh nggak pernah istilahnya ngajarin saya tentang akhirat. Uh, kadang ya, kadang kalau saya salat sunat tuh uh, sering dimarahin. Padahal ya. Saya terus tayang banget sama orang tua saya. Misalnya, uh, kalau misalkan saya berdoa, saya selalu berdoa untuk kebaikannya. Berdoa agar Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi, tetap, saya sering sering dimarahin. Kadang kata-katanya bikin sakit hati, Pak Ustadz. Misalnya, saya sebagai anak harus bagaimana menghadapi orang tua yang seperti itu. Oke. Okay. Ini mbaknya eh, hebat banget luar biasa sih masih kecil udah solehah banget tepuk tangan dong mudah-mudahan istiqomah ya. Ini masya Allah ngeduain orang tuanya justru mengingatkan orang tuanya akan pentingnya sholat-sholat sunnah. Ini masya Allah mungkin dari Ustaz Bendri dulu yang menjawab. Silakan Ustaz. Iya yang jelas bagaimana kedudukan anak yang solehah itu dan juga anaknya soleh itu bermanfaat sekali untuk para ayahnya. Jadi kalau misalnya ayah tak mampu membawa anaknya ke surga maka Ajaklah ayah yang ke surga, Dengan kesolehan dari anaknya. Karena Rasul berkata dalam sebuah sabdanya, in Narojula latur founder roja tau fil jannah. Sesungguhnya ada seorang ayah yang diangkat rajatnya di surga. Kemudian ayah ini bertanya heran, Anna lihada, Kok bisa? Saya masuk surga. Saya tahu, saya di dunia biasa saja ibadah saya. Maka dijawab, Fayuqal bi istighfari waladukalak. Disebabkan doa dan pormonan ampun dari anak-anakmu. Makanya para ayah di sini, Bagaimana fokus mendidik anak menjadi anak yang soleh-solehah karena berpengaruh kepada status derajat ayah. Jadi bukan hmm. lagi di tribun nanti surga di VIP-nya. Oh, nanti, Allah. Akbar ini. Terus lanjutkan ya. Mungkin sekarang dari Ustaz okay nih pendapatnya. silakan Ustaz. Kita harus selalu nanti asal mengingat bahwa kita adalah umat terbaik. Kita punya kewajiban untuk berdakwah bu. Siapapun itu, bukan cuma saya, bukan cuma Ustaz Mulana, Ustaz Benri, semuanya punya kewajiban untuk berdakwah. Quntum khayro ummah, uchrizat lina, taamuru nabil ma'roof, fatan hamunnya anil munkar. Menyuruh pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Dan dakwah itu memang paling sulit adalah dakwah untuk keluarga kita sendiri. Memang dakwah itu sunatullahnya adalah penuh dengan perjuangan dan harus adanya kesabaran. Enggak bisa kita merubah orang secara instan. Itulah nikmatnya berjuang atau berdakwah. Jalan Allah. Maka tugas kita adalah Senantiasa berdakwah. Kemudian urusan hidayah adalah urusannya Allah SWT Allah. Mungkin dari Ustaz Moulana silahkan langsung ditambahkan Kita belajar dari Imam Abu Hanifa Yang mana beliau memberikan Ibaratnya informasi kepada Orang tuanya lewat sahabatnya Mohon izin kepada semuanya Mbak yang baik hati yang hebat dulu buat mbak luar biasa ini saya salut Ah, cuma gini Ketika orang tua kita belum dapat hidayah Sebaiknya anak tetap pertama tadi bagus sudah mendoakan kalau yang kedua beritahukan dengan orang tua kepada orang tua dengan sopan kepada anak-anak di mana kenapa orang tua aku begini enggak usah enggak usah kenapa orang tua aku begini doakan saja berbuat baik kepada beliau dan mohon maaf kepada siapapun kita tidak ada hak tidak ada tidak ada kebutuhan orang tua aku ini berdosa enggak karena mohon maaf orang tua itu, kenapa orang tua aku tidak kasih aku pendidikan agama dosa protes dosa protes. kita yang cari, mohon maaf karena hidayah itu kita tidak tahu siapa yang dapat hidayah lebih dulu sebagaimana tadi Ustaz berkata bisa jadi anak dulu yang dapat hidayah daripada orang tua, dan bisa jadi ada anak, dia menyebabkan masuk seseorang orang tuanya, disebabkan karena anaknya yang disampaikan oleh Ustaz Pindri tadi untuk itu, kepada anak dimanapun berada, ayo Bantu orang tua untuk mengenal agama Tanpa menggurui Tanpa menggurui Karena kapan menggurui Kasihnya kita terlalu sombong di hadapan orang tua Bisa pakai jalan teman Atau ustad Ustad bahas ini ya, gue tolong ayah gue belum suruh atau panggil Ustaz Paul anak rumah nah, bisa, Ustaz Benri Asyaka, bisa di, di awal bilangin tolong bilangin gimana, penting-penting masa surat sunnah, segala-galanya nanti bisa gitu ya, ya. ya. pastikan Mbak Manya nonton ya, nah, ya. Masya Allah. Nanti Alhamdulillah, TV. TV sebelah udah dikencengin <laughs> ini Masya Allah Mbak makasih banyak ya Mbak ya ceritanya. mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lain buat juga anak-anak yang lain untuk selalu mendoakan orang tuanya untuk menjadi amin, lebih baik, Amin Amin Amin Tepuk tangan sekali lagi dong buat Mbaknya nih luar biasa, ini Masya Allah ya bicara masalah orang tua terutama ayah egonya paling besar biasanya. Betul ya, Pak ya? Ini masyaallah kadang-kadang kita tuh ngerasa nih sebagai ayah yang paling benar. Nah, ini dia nih waktunya kita introspeksi diri berbicara tentang kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan sebagai seorang ayah dalam didik anaknya. Langsung disampaikan oleh Ustaz Bendri. Izin Ustaz Bendri, silakan tepuk tangan buat Ustaz Bendri. Ya. Dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penting para ayah membaca kitab ini karena kitab ini awal mulanya memang ditulis buru-buru untuk anaknya yang baru, baru jadi ayah. nama anak dari Melukhaim namanya Ibrahim. beliau nulis kitab ini hanya satu malam tapi tebalnya ratusan halaman. ya dan inilah salah satu kehebatan ulama terdahulu. beliau di bab 16 menjelaskan bagaimana kesalahan para ayah. beliau katakan dalam kalimat yang indah bahwa kami man ashko Wala dahuwa filzata kabadihi fi dunia wal akhirah bi ikhmallihi watarkitadibihi wa i'anatihilahu ala syahawatihi. Betapa banyak para ayah, dan ini diingatkan, yang tanpa sadar merugikan anaknya di dunia dan di akhirat. Menyengsarakan anaknya di dunia dan akhirat tersebab tiga hal. Ini penting. Yang pertama, dia cuek. Cuek terhadap anaknya. Dia tidak tahu perkembangan anaknya. Sekalinya disuruh ngambil raport, dia duduk di depan kelas nunggu enggak dipanggil-panggil nelpon mamahnya "Mah, betul enggak anak kita ngambil rapot? "Betul, ini papa di ayah di mana? Ini di ruang kelas. Ayah di kelas mana? Di kelas 2. Ayah anak kita udah kelas 6." Dia tidak tahu bagaimana sampai anaknya kelas 6, temannya siapa, maka Salah satu yang menarik dari Baginda Rasulullah sampai anak orang lain sampai tahu nama burung pipitnya. Ada seorang anak bernama Abu Mair ditegur, "Ya Abu Mair, ma fa'lan fa nugair." Eh Abu Mair, burung pipit kamu gimana kabarnya? Nama burung pipitnya nugair. Ini penting, ayah jangan sampai tidak tahu tentang perkembangan anaknya teman anaknya, dia hobinya apa, sampai dia sekolah di mana kelas berapa, ini penting. Ustadz Maulana tentu tahu ya tentang anaknya. Yang kedua, yang kedua adalah watak kita di dia tidak mendidik anaknya dengan kalimat apa? Namanya juga anak-anak nama juga anak-anak, ah, biarkan sajalah dia memukul temannya, nama juga anak-anak. Padahal kebiasaan di masa kecil akan beru berujung kepada kebiasaan di masa dewasa. Maka Rasulullah langsung menegur seorang anak yang makannya itu berantakan. Rasul katakan ya gulam samillah taala wa kul bi yaminik wa qumima yalik. Eh anak muda ya, sebutlah nama Allah, makan pakai tangan kananmu dan makan paling dekat denganmu. Ini adalah yang kedua. Dan yang ketiga Ya jadi ya, kalau pertama adalah ayah itu adalah cuek, yang kedua tidak mendidiknya dalam urusan adab, dan yang ketiga ini sering terjadi disebut kan lil qayyim wa i'anatihi lahu ala syahwatihi dan banyak ayah yang memfasilitasi syahwat anaknya. Maksudnya gimana? Biar ayah enggak diganggu di akhir pekan. Nih, game station. Pokoknya main game aja. Ini gadget, pokoknya ayah enggak mau diganggu. Tanpa sadar anak keranjingan Isi-isi gadget ini tidak diseleksi, anak tidak mau berdekatan dengan ayahnya, ayah merasa sudah menyayanginya. Yang penting kan ayah sayang, inilah salah satu kesalahan. Kenapa? Karena justru ayah memfasilitasi rumah lengkap dengan wifi, rumah di kamar pribadi, kemudian ada kamar privatnya, kamar mandi privat, padahal Inilah salah satu membuat anak akhirnya dia bebas mengeksplorasi di dalam kamarnya sesuatu yang tidak bisa diseleksi oleh orang tuanya dan itulah yang merusak anaknya. Maka ditutup di ujung dari kalimat yang menarik ini belia mengingatkan para ayah dengan kalimat yang lumayan keras. Apa kata beliau? Wa idha tabar talfasa dufi alaulad roaitha amatahumin kibalil abah. Jika anda amati kerusakan pada anak-anak penyebab utamanya dari sisi ayah. Ternyata anaknya rusak kesalahan ayahlah. Inilah sesuai dengan hadis Rasul yang mengatakan, maamin mauludin illa yuladulafitrah faabawahu fiyuhaidani awinasironi ayumajisani. Setiap anak lelaki dalam keadaan fitrah maka abawanya, abawa ini dikata abun. Orang tua memang isi musanna, tetapi yang lebih berat adalah sosok ayah. Inilah kenapa ayah harus mencoba yeah. untuk memperbaiki kesalahan kesalahan ini ya kesalahan kesalahan kita kadang-kadang kita memanjakan anak ini biar dia tambah pinter itu dengan mempermudah segala sesuatu fasilitas betul. kita kasih malah akhir menjurumu betul ini saya ada anak yang ngebut-ngebutan di jalanan, ah. karena ayam rasa sayang diberikan sebelum waktunya akhirnya anak justru banyak yeah. yang kecelakaan di jalan sebelum oh. waktunya nah karena poté kurang keren tergantin yang lebih berisik ini nah, ya, ya, ya Nah, nah itu ya, masyaAllah terima kasih banyak Ustaz tepuk tangan buat Ustaz masyaAllah luar biasa ini Ini kita lanjut lagi nih ya, masih di tema kita hari ini bicara tentang anak yang ingin ayahnya juga mengajak dia ke surga nih. Nah biasanya bicara masalah panutan, anak laki-laki atau perempuan selalu mengidolakan ayahnya. Nah kita perlu tahu nih, idola-idola yang perlu kita contoh yang terbaik figur-figur di dalam Al-Quran yang diabadikan nih. Ini masya Allah langsung kita panggil guru kita kembali, Ustaz Zaki. Silakan Ustaz Zaki, tepuk tangan Ustaz Zaki. Terima kasih Mas Farli. Contoh-contoh terbaik. Para ayah, bagaimana cara mendidik anak-anaknya, selain dari Al-Quran, tentu juga dari banyak rewayat-rewayat. Salah satu yang harus kita teladani tentulah Rasulullah SAW yang mengajarkan bagaimana mendidik anak-anak dengan cara tegas, tapi juga lembut. Ketegasan Rasulullah terlihat ketika Fatimah, anaknya. Anha Fatimah Anha ini pernah pada suatu ketika meminta khadimat kepada sang ayah. Ayah kan baru selesai perang. Di zaman dulu, bu, kalau sudah menang perang, bisa mendapatkan banyak budak-budak. Nah, Fatimah ingin mendapatkan salah satu budak agar bisa melayani atau bisa membantu urusan pekerjaan rumah tangganya. Rasulullah tidak berikan. Rasulullah katakan, wahai anakku, pekerjaan rumah tangga itu lebih baik kalau ketika kamu mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau sebelum tidur, engkau bacakan tasbih, tahmid, takbir dibanding dengan seorang khadimat. Ketegasan Rasulullah karena merasa bahwa Fatimah belum terlalu perlu pada saat itu. Kemudian, pernah pada suatu ketika ada seorang bangsawan Quraisy yang mencuri, kemudian orang-orang tidak menginginkan agar wanita tersebut dipotong tangannya. Apa kata Rasulullah, kalau seandainya Fatimah ini mencuri, Muhammad ini yang akan potong tangan Fatimah. Ketegasan itu terlihat dari diri Rasulullah ketika mendidik anak-anaknya. Begitu pula ketika Fatimah memakai kalung emas, Rasulullah tidak suka, banyak orang yang tidak Mampu pada saat itu, dan Fatimah langsung cepat-cepat menjual kalungnya dan bersedekah dengan kalung tersebut. Jadi ini lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan ketegasan kepada putrinya. Tapi juga di satu sisi, Rasulullah mengajarkan kelembutan yang luar biasa, bapak dan ibu sekalian. Lihat bagaimana Rasulullah Alaihi Wasallam senantiasa menciumi cucu-cucunya Hasan Hussein. Ketika Rasulullah bersujud, cucu-cucunya bermain Kalau kita anak-anak bermain lari-lari di masjid kita selalu berteriak dan memarahi marahi mereka, tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah biarkan Rasulullah tetap sujud sampai anak-anak itu puas bermain, baru Rasulullah menggerakkan tubuhnya untuk gerakan sholat lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Fatimah datang berdiri bu, menyambut, selamat datang wahai anakku dan didudukkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat contoh lain Nabi Ibrahim Alaihissalam di dalam Alquran, Masya Allah. Pendidikan atau pengasuhan anak dimulai dari Pencarian ibu yang baik. Pendidikan anak-anak, pengasuhan anak-anak dimulai dari calon istri yang baik. Nabi Ibrahim AS, istrinya salah satunya adalah Siti Hajar. Kenapa perlu seorang istri yang baik? Karena istri yang baik akan jadi ibu yang baik. Kalau ayahnya pergi, ayahnya tidak perlu khawatir. Karena pendidikannya akan baik-baik saja dilakukan oleh sang ibu. Lihat bagaimana ketika Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah meletakkan anaknya Nabi Ismail AS. Dan istrinya Siti Hajar di Mekah, lembah yang tidak berpenghuni sama sekali. Namun pendidikan anaknya tetap terjalin dengan baik. Kenapa? Karena ibunya adalah ibu yang baik. Jadi bagi para pemuda yang belum menikah, kalau ingin anak anak yang baik, pastikan engkau memilih perempuan-perempuan yang baik-baik untuk menjadi istrimu. Salah satunya adalah lihat salat lima waktunya. Kalau dia sudah berani meninggalkan Allah, dia pasti berani meninggalkanmu. Jadi paling gampang indikatornya adalah lihat salat lima waktunya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan keteladanan. Jadi ingin menjadi anak-anak yang baik ayahnya pun juga harus baik. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam uh, hmm. sambil nawatona ketika Allah perintahkan kemudian dia dengar dia taat dan itu berimbas kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah. Jadi kalau ada sembelih sembelihlah wahai ayah sehingga kau dapati aku termasuk orang-orang ya yang sabar itu bisa terjadi seperti itu karena ayahnya juga ayah yang soleh banget ya, sampai segitunya karena ayah yang soleh banget sampai anaknya itu mau disembelih aja ikhlas, ya Allah ini masih kalau berta aku masih banyak ada Nabi hmm. Shu'aib ada ada Nabi Yaakub, Ahli Salam nanti kita banyak. tunggu deh kalau gitu Lupan. deh ya, kita tunggu lagi kapan waktunya ya. lagi untuk yang part berikutnya ini Masya Allah, Ustaz Al-Oki ya, makasih banyak Ustaz Al-Oki, Ustaz al ini Masya Allah luar biasa ya buat jangan main di rumah, dia kemana-mana, masih kita akan lanjutkan lagi dengan tausia solusi dari para narasumber kita Kita pasti akan mendengarkan tosia solusi dari Ustaz Zawqi dan juga Ustaz Maulana izin Ustaz Zawqi tentang apa Ustaz Zawqi berikutnya? Saya akan memberitahukan sebenarnya dari Quran sih Bagaimana nasihat-nasihat Luqman kepada anak-anaknya yang harus diikuti oleh setiap Masya ayah Masya Allah ya, ya Dari Ustaz Maulana, izin? Ya, solusinya Alhamdulillah kok bisa sama ya? Jadi gini Bagaimana menjadi ayah yang ideal ya. Yang yang idola buat anak-anaknya Yang bisa selamat dunia dan Akhirnya, Amin dan bisa berkumpul bersama keluarga di Surga. Amin dan juga kedua nanti minta mau izinnya disimpulkan ya ustadz binti ya kesimpulannya ya, ya dan juga nanti ada kesempatan satu lagi nih buat televisa buat nanya nih yang di jangan kemana-mana deh jangan pindah-pindah jangan tetap di sana itu indah Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Mana semangatnya dulu dong, tepuk tangan dulu buat semuanya, oh Masya Allah gitu dong semangatnya enak nih ya Kita bisa lanjutkan lagi nanti sebelum kita mendengarkan tosia, solusi yang akan disampaikan narasumber dan juga kesimpulan Nih kita kasih kesempatan dulu nih, sama Air Viza lagi buat nanya lagi sebelum pulang Yuk Viza mau nanya apa? Iya ini uh, buat sama Ustazah sama Ustadz nih, uh, hmm. kalau dulu kan aku tinggalnya sama papa, hmm. mama gitu sama orang tua Semenjak so, nikah kan udah nggak uh, tinggal nikah sendiri gitu itu gimana caranya biar tetap hubungannya hangat sama uh, uh, papa gitu okay. karena kan jauh gitu iya. terus yang kedua tuh uh, semenjak nikah kan juga uh, ada mertua tuh nah uh -huh. itu gimana caranya biar kita juga bisa deket sama mertua yang uh, ayah karena kan takutnya kan kadang suka kagok kalau sama mertua ya, gitu ya mungkin kalau yang cewek mesti enak, kalau yang laki-laki agak Sisi, ragu gitu gimana caranya ya? biar bisa hangat juga oke okay. mungkin dari Ustadz BNRI dulu, silakan iya jadi memang kalau kita lihat bahwa setelah menikah itu bukan berarti hubungan ayah dan anak putus kan justru salah satu yang paling dikhawatirkan oleh ayah ketika anak wanitanya justru tidak menjadikan dia sebagai the first love-nya, cinta pertamanya oh, benar sakit yeah. hati itu juga makanya hmm. itu rasa cemburu hmm. itu ketika memberikan ucapan akad kepada uh, calon suami itu membuat ayah merasa habis ini apakah anakku perhatian atau tidak maka yang paling penting yang pertama adalah jangan sungkan untuk banyak cerita setelah menikah walaupun bukan berarti membokar keluarga, hal-hal sederhana ayah masih senang mendengarkan rewelan tangisan, curhatan yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya umum ayah masa tadi begini, begini aku ingat waktu masih USD begini-begini itu penting, yang kedua, tanyakan kabar ayah sangat senang jika seringkali didapatkan WA, SMS atau mungkin telepon yang menunjukkan betapa anak ini masih perhatian bahkan berikan kejutan-kejutan ringan yang terkait dengan momen-momen spesial. Misalnya apakah hari ini ayahnya ulang tahun? Apakah hari ini ayahnya dalam keadaan misalnya dia misalnya menjadi ketua RT atau hal-hal yang membuat anak Ayah merasa masih ada masih yang namanya perhatian gitu dari seorang anak nah, nah, Kalau untuk mertua, mertua kan statusnya memang adalah yang disebut mahram mu'abad Jadi dia kekal, artinya bahwa biar bagaimanapun dia adalah ayah yang kedua setelah ayah kandung kita Karena itu perlakuan kita tentu istimewa Niat pertama, ketika kita melakukan mertua kita khususnya adalah bagaimana kita bagian dari taat kepada suami kita Kenapa? Karena inilah pintu surga seorang istri. Allah. Bagaimana membuat suami rido kepadanya. Dan salah satu keriduan suami adalah ketika ayahnya diperlakukan dengan baik oh, oleh menantu perempuan oh, Benar, benar, benar. Akhirnya banyak para suami akhirnya sungguh-sungguh hey. mendapatkan kuat cintanya kepada ya. seorang istri ketika istri memperlakukan orang tuanya dengan baik. Masya Allah. Usut mulanya kejua ya Saya jilang, terserang kan? kagum dengan suspender luar iya. biasa paparannya. Sudah jadi mertua kali ya? Ja, belum. Kayaan isi belum. Begini, buat ayah dimanapun berada, mudah-mudahan, dan anak-anak, jangan pernah, e, kena sosok ayah, betul. Kalau tadi, e, Sasbendri, dari anak ke orang tua. Sekarang saya balik, dari orang tua ke anak. Kepada ayah dimanapun berada, tetap orang tua dalam hal ini, ayah tetap punya kewajiban untuk memperhatikan anaknya. Justru tamo lagi, merantunya. Justru tamo lagi, cucunya jadi gitu perhatian, bukan berarti kalau sudah anak perempuan kita sudah menikah sudah lepas, anak laki-laki kita sudah menikah lepas tidak, justru bertambah keluarga bertambah yang kita dalam artian tanggung jawab. Masya Allah artian. ya hidup ajak lebar kayaknya ini Masya Allah, luar biasa. Biar, gimana dari Envisa puas ya jelas ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz Oki okay, kalau gitu nanti lanjut aja ya kita langsung dengarkan ya ada Tausiah bagaimana caranya menjadi seorang ayah yang mampu menanamkan nilai Tauhid serta agama yang kuat kepada dirinya serta keluarga yang dipimpinnya dan juga dilanjutkan juga Tausiah dari Ustadz Bolana tentang bagaimana cara menjadi ayah idaman yang berhasil membawa keluarga untuk sukses dunia akhirat sehingga dapat berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Pertama kami mohon waktunya untuk Ustaz Oki terlebih dahulu. Tepuk tamu, Ustazie Oki. Terima kasih, Mas Fadli. Untuk para ayah, Ku wa ahlikum narawaku duhanes wal hijaroh. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ada sebuah nasihat yang sangat baik yang diberikan oleh Lukman kepada anaknya Ingat ayah adalah juga seorang anak dari ayahnya Jadi nasihat Luqman ini adalah untuk kita semua Dalam Luqman 13 sampai 19 Ini nasihat yang sangat berharga Bapak dan Ibu sekalian Luqman 13 mengatakan La dusyrik billah Inna syirka ladul mun'adhim Ini yang paling pokok, yang paling utama Yang harus ditanamkan dari diri seorang ayah, seorang ibu, seorang anak Yaitu jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah Karena menyekutukan Allah adalah sebuah kezoliman yang besar Tanamkan pada diri sendiri, pada anak-anak Bahwa segala apapun yang di langit, di bumi, penciptaan, semuanya adalah Allah yang menciptakan. Ingatkan bahwa tempat bergantungmu adalah Allah, tempat bersandarmu adalah Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kembalikan kepada Allah. Ajarkan tauhid tim pertama. Kemudian yang kedua, tanamkan pada dirimu dan pada keluargamu. Luqman 14. Oh, Soinal insan, Nabi Walidai, Hamalathu umuhu wahnain ala wahni, wa fi amaini anishkurli wa liwalidai. Tanamkan pada dirimu untuk berbuat baik kepada ibu bapakmu. Tanamkan kepada anak-anakmu untuk birul waliden berbakti kepada ibu bapakmu. Ucapkan terima kasih kepada ayah ibumu. Banyak anak-anak, banyak dari kita yang solih luar biasa ibadahnya bagus, tapi birul walidennya tidak bagus. Sementara di dalam Islam, posisi untuk berbuat baik adalah posisi kedua setelah tidak menyekutukan Allah. Ajarkan anak-anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ketiga, Lukman 15.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 ketika kita seorang anak mendapati ada ayah yang menyuruh kita pada hal-hal kemaksiatan jangan ikuti tapi tetap pergaulilah dengan baik itu bagian dari birrul walidain dan kemudian lukman ayat 16 diajarkan di sini Ya bunaya inna ha'antakum isqala habatan min khardal satakun fatakun fisakhrah aw fis samawati wal ard yati biha Allah kebaikan sebijih si zarah pun pasti akan dibalas oleh Allah ingatkan pada diri kita, ingatkan pada anak-anak kita kebaikan yang engkau lakukan, walau tidak dihargai oleh banyak orang, walau tidak dilihat tidak dipuji oleh banyak orang, tapi Allah maha melihat, Allah maha pemberi balasan akan semua kebaikan yang engkau lakukan. Dengan begitu kita dan anak-anak kita akan menjadi pribadi yang senantiasa bersemangat untuk melakukan kebaikan karena Allah membalas semua kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian nasihat berikutnya, ya bunayya akemistolah wa amr bil ma'ruk minha anil munkar wasbir alama asobak. Ajarkan anak-anak kita dan diri kita untuk senantiasa sholat tepat. Pada waktunya Ajarkan anak-anak kita juga untuk berdakwah Karena dakwah adalah tugas semua orang Dan ingatkan anak-anak kita kehidupan tidak selamanya senang dan baik Bersabarlah atas semua yang terjadi dalam kehidupanmu Maka dengan begitu kita dan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh Kemudian Luqman ayat 17 disebutkan Wala tam syfil ardi marwa Kita ajarkan dari kita dan anak-anak kita Untuk tidak sombong Jangan palingkan wajah kita dengan manusia Dengan angkuh Ajarkan anak-anak kita untuk rendah diri dan rendah hati Dan terakhir heb 19 paar dingen gedaan. Ik bin sautik inna. And karol Aswatila sautul hamir dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Teman-teman sekalian, Luqman 13 19 adalah nasihat Luqman terbaik untuk pengasuhan anak. Maka tadaburi lagi, baca lagi, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari mudah-mudahan dengan begitu kita bisa menjadi orang tua dan anak-anak kita semuanya dekat dengan Allah dan juga bersandar kepada Al-Qur'an insyaallah. Terima Menjadi ayah idaman, sukses dunia akhirat. Dan insyaallah kelak, akan berkumpul di sorga Bersama istri dan anak-anak Pembelajaran buat semua ayah dimana pun berada Termasuk saya pribadi Yang juga sosok ayah Bagaimana kita sebagai ayah Bisa menjadi ayah idaman buat anak-anak kita Bukan mengidolakan ayah yang lain Bukan mengidolakan ayahnya orang Tapi mengidolakan kita sebagai ayahnya Berarti kita menjadi ayah yang sukses di dunia dan di akhirat. Yang kelak berkumpul bersama istri dan anak-anaknya. Dampingi mereka dalam belajar. Apa salahnya sosok ayah yang pergi mengantar jemput anaknya ke sekolah? Apa salahnya sosok ayah yang temenin ketika anaknya tampil di panggung? Dibentas Kagumnya anak Ayahku ada nonton Apa salahnya Ayah yang datang terima raportnya Apa salahnya Ayah yang dampingi ketika anaknya dapat piala penghargaan Ayo Kembangkan kreativitas anak Anak butuh apa Hanya cita-citanya apa? Anak mau jadi apa, nak? Siapkan waktu buat anak. Ada suatu saat nanti, kita mau temenin anak, tapi anak sudah menolak. Ada suatu waktu nanti, kita menyiapkan waktu buat anak, tapi anak berkata, tidak ada waktu. Aku mau pergi sendiri, aku malu. Bentuk kepribadian dan karakter, terima curhatan anak. Terima curhatan anak. Jangan berkata aku tidak punya waktu untuk dengarkan ocehan. Aku tidak pernah. Ada. Jangan seperti itu. Buat ayah dimanapun berada, segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, materi, emosional dan sosial anak kita penuhi. Kadang-kala -kadang kita bisa jadi sahabat buat anak. Ada kalanya kita jadi teman buat anak. Ada kalahnya mungkin Kita jadi pacarnya anak Pacar pertamanya anak adalah ayahnya Luar biasa Sahabat pertamanya anak adalah ayah Justru anak bertanya gimana caranya mendijunuh Gimana caranya bersedekat Gimana caranya pergi ke masjid Gimana caranya sholat Gimana caranya ngaji Aba temenin aku ke masjid Aba temenin aku Aba aku mau berangkat umroh Aba aku mau masuk sekolah ini Endaknya Buat ayah dimanapun berada Termasuk saya pribadi Berikan pembiasaan Pembiasaan yang berhubungan Dengan keimanan Ahlak dan ibadah. Bagaimana kita memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita. Bagaimana kita memperlihatkan budi pekerti perbuatan yang baik kepada anak-anak kita. Sopan santun tidak diterima dari gurunya, tapi dari kita sendiri. Dan mudah-mudahan anak mencontoh ibadah-ibadah kita. Amin. Iya, jadi dari hari ini kita belajar bagaimana ayah yang idaman Dia punya visi yang jauh, yaitu bagaimana mengajak keluarga masuk surga bersama. Dari sekarang, ucapkan kalimat ini kepada seluruh anggota keluarga. Nak, masuk surga bareng yuk. Nak, masuk surga bersama yuk. Inilah harus katakan. Sebab ayah yang romantis bukan yang mengatakan, nak kita akan liburan ke Bali atau ke Turki. Ayah romantis mengatakan, ayah akan mengajakmu liburan selamanya di surga. Allah. Dan itu yang kita anggapkan. masya, Allah, masya Allah, luar biasa. pelajaran kita dapatkan hari ini dari tema kita tentang ayah ajak aku ke surga. Mudah-mudahan setelah hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengajak anak-anak kita, keluarga kita menuju surganya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak buat para narasumber. Terima kasih banyak buat The Harfiza. Terima kasih banyak juga buat jamaah semua yang sudah hadir di sini. Terpukul tangan lu buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah yang selalu setiam, yang selalu selamat dinda. Insya Allah kita akan boleh lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli Motduldiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa bila kita fiqah hidayah. Wassalamualaikum. Ik warahmatullahi wabarakatuh.